Assalamualaikum Sudahlun Berita Malam Medisi Hari ini Kamis 15 Juni 2017 dibacakan Ardiansyah Asap kebakaran lahan ganggu pengendara di Aceh Singkil Warga pasir pekan belum terjangkau air bersih dari PDAM Dishub Sabang bentuk tim terpadu jelang arus mudik. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Ancik Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Loks Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederlun asap kebakaran lahan di pinggir jalan Singkil Gunung Meriah tepatnya di kawasan Lai Iju Aceh Singkil mengganggu jarak pandang pengendara yang melintas. Selain itu asap tebal membuat mata perih serta napas menjadi sesak. Dari pantauan sepanjang hari ini kebakaran tepat terjadi di pinggir kiri dan kanan jalan. Kondisi itu menyebabkan kepulan asap tebal menghalangi jarak pandang. Saking tebalnya asap kendaraan nyaris tidak terlihat oleh pengendara lain dari arah berlawanan. Putra, seorang pengendara roda 4 mengatakan kebakaran lahan mulai terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya kecil namun tiupan angin kencang ditambah cuaca terik menyebabkan api merembet besar sepanjang jalan kawasan Lai Iju. Menurut warga, kebakaran lahan di kawasan ini telah terjadi dua kali dalam sepekan ini. Sejauh ini kebakaran lahan masih jauh dari pemukiman penduduk. Warga berusaha semampunya memadamkan amukan si jago merah. Jarlun warga Gampung Pasih Pekanbaru, Kecamatan Kota Siglipidi mengeluh dengan sulitnya mendapat suplai air bersih dari PDAM. Bahkan untuk kebutuhan wudu di menasa setempat, pengurus menasa harus membeli air ke PDAM yang disuplai menggunakan mobil tangki setiap dua hari sekali. Sekretaris Gampung Pasih Pekanbaru, Putra Karyanto, mengaku sulit untuk mendapatkan air bersih di daerah tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2005. Meski jaringan pipa dan meteran air milik PDAM sudah terpasang, namun hingga kini air tidak mengalir. Bahkan selama bulan puasa ini untuk keperluan air wuduk jamaah salat tarawih maupun salat lima waktu di menasa desa setempat harus membeli air. Warga berharap agar PDAM dapat memfasilitasi air bersih untuk masuk ke desa tersebut. Sebab kawasan Pasi Pekanbaru merupakan daerah pesisir yang hanya terpaut beberapa meter dari bibir pantai untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri, Dinas Perhubungan Sabang membentuk tim angkutan Lebaran Terpadu. Tim Terpadu terdiri dari Dishub, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan, Bia Cukai, dan lainnya. Tim angkutan Lebaran Terpadu akan bertugas memberikan pelayanan kepada pengunjung mulai 23 Juni hingga 12 Juli 2017. Kadis Hub Sabang Irawadi SE SA, mengatakan, seperti biasa pada setiap liburan lebaran, Sabang selalu dipadati warga baik yang mudik maupun yang berwisata. Pihaknya memprediksi jumlah wisatawan yang akan berlibur ke Sabang pada hari libur lebaran Idul Fitri tahun ini mencapai 6.000 orang per hari. Arus mudik dari Sabang Menda Aceh akan terjadi peningkatan 3 atau 2 hari sebelum hari hal lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah dan kunjungan wisatawan ke Sabang akan meningkat drastis pada hari kedua lebaran. Guna kelancaran arus mudik, pada lebaran Idul Fitri tahun ini, tiga kapal cepat dan dua kapal lambat siap melayani pemudik dari Sabang ke Banda Aceh, dan sebaliknya. Irawadi mengaku telah berkoordinasi dengan PT ASDP dan PT SIM untuk penambahan trip pelayaran kapal bila terjadi lonjakan penumpang maupun kendaraan selama cuaca mendukung sehingga tidak ada penumpang dan kendaraan yang tidak terangkut. Darlun gaji ke-14 atau THR untuk PNS di lingkungan Pemkap Biren akan dibayarkan Senin pekan depan, sedangkan gaji ke-13 pada minggu pertama Juli mendatang. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Biren, Dr. Nandestar Midi mengatakan, dari peraturan Menteri Keuangan yang baru saja diterima pihaknya telah menetapkan ketentuan pembayaran gaji ke-13 dan ke 14 Untuk gaji ke-14 atau THR dibayar pada Senin pekan depan, sedangkan gaji ke-13 dibayar pada Minggu pertama Juli atau usai lebaran. Saat ini BP Kadis telah menyampaikan surat perintah membayaran gaji ke-14 masing-masing dinas dan akan diteruskan ke bank agar pencairan dapat dilakukan pada Senin 19 Juni. Masing-masing dinas juga mempersiapkan data besarnya nilai gaji ke-14 serta besaran pajak yang dipotong dari yang diterima nantinya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi BFM. Sedarlun penganiayaan terhadap anggota Polri di wilayah hukum Polda Sumatera Utara kembali terjadi. Brigadir Gofran Ahmad yang menjadi korban mengalami luka serius di bagian kepala. Kabir Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Serina Ginting mengatakan... Penganiayaan yang dialami personil Direktorat Pam opfit Polda Sumatera Utara itu terjadi di Jalan Veteran, Desa Manunggal, Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu petang kemarin. Korban dicegat dua orang pria saat berangkat dinas dengan mengendarai sepeda motor. Oleh kedua pelaku, korban kemudian digiring ke sebuah gang. Salah satu pelaku kemudian menelpon seseorang yang diduga oknum aparat. Ketika itu Brigadir Gofran berusaha melawan. Namun upaya korban tidak berhasil karena sosok yang diduga oknum aparat muncul bersama satu pelaku lain. Seorang pelaku kemudian memukul kepala korban menggunakan kayu. Akibatnya korban mengalami luka robek di kepala. Korban mengenal keempat pelaku, dua diantaranya disebut korban sebagai oknum aparat. Pada Kamis pagi, petugas POMAL telah menemui korban di Rumah Sakit Bayangkara dan memintai keterangan secara singkat. Darlun tim gabungan terdiri dari petugas WH, polisi serta polisi militer, kami siang menyita puluhan nasi bungkus yang dijual oleh seorang pedagang di kompleks terminal bus Melabu. Namun pemilik nasi bungkus berhasil kabur setelah mengetahui petugas datang ke lokasi. Komandan Operasi WH Aceh Barat, Teku Abdul Razak, mengatakan warga selama ini resah dan mengeluh dengan aktivitas penjualan nasi bungkus pada siang hari selama Ramadan. Nasi bungkus itu diduga dijual kepada Kalangan sopir angkutan umum serta warga yang tidak berpuasa Saat tim gabungan tiba di lokasi, petugas menemukan puluhan nasi bungkus Yang dijual oleh seorang pedagang di kompleks terminal bus Melabo Sementara pedagang nasi bungkus kabur setelah mengetahui petugas yang datang Tidak hanya itu dalam razia lanjutan di kompleks pasar bina usaha Melabo Tim gabungan kembali menemukan dua warga yang tidak berpuasa dan sedang menghisap rokok Kedua pria ini berinisial MI dan TR Keduanya hanya diberikan peringatan untuk menghormati warga yang sedang menjalani ibadah puasa. Sudah sebagian besi pipa besar yang akan digunakan sebagai tiang pancang pembangunan jembatan Krung Tingkem Kuta Belang Biren yang dipesan dari Jakarta beberapa waktu lalu telah tiba di Biren Rabu kemarin. Sedangkan item lainnya dalam perjalanan ke Biren. Pekerjaan pembangunan jembatan Tingkem terlihat sudah dimulai. Satu alat berat telah hadir ke lokasi dan jembatan yang dibongkar juga telah dipasang seng pengaman. Rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut, Hamuklis, mengatakan sebagian pipa besar untuk tiang pancang telah berada di dekat jembatan, sebagian dalam perjalanan ke Biren. Pekerjaan pembangunan jembatan baru dimulai, tapi belum maksimal. Rencananya usai lebaran, pekerjaan dikebut sehingga selesai tepat waktu, yaitu pada akhir Desember 2017 nanti. Selaku rekanan yang dipercayakan membangun jembatan tersebut, ia berharap dukungan penuh masyarakat untuk kelancaran pembangunan jembatan yang akan dikerjakan secara maksimal usai Lebaran Idul Fitri. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permeskian, Berita Malam, Medisi Kamis, 15 Juni 2017. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.